wa nasta'dihi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'madina may yahdihid fala mudilla wa illallah wahdahu la sharika lah anna muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'dah qala allah ta'ala fil qur'anil karim Ya ayahal الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهداه هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كلا محدثين في الدين بدعه كلا بدعت البلاه و كلا بلاه لتنفير Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di tempat ini kita duduk bersama-sama dalam rangka menunaikan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim salat subuh berjamaah kemudian kewajiban yang lain adalah menuntut ilmu agama dan yang mana tatkala kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut Maka kemudahan dalam beribadah termasuk nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salawat serta salam semoga salawat terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita di hadis yang terakhir di bab ke 38. Ya tentang bab bergadang ya tentang bab bergadang hadis yang pertama sudah kita jelaskan kemarin ya yaitu hadis tentang seorang laki-laki yang bernama Khurafah Khurafat kalau bahasa kitanya jadi ketika Rasulullah SAW ya, berbincang suatu malam kepada para istrinya Lalu salah seorang istrinya mengatakan seakan-akan cerita tersebut cerita khurafat ya. Maka Rasul menanyakan, "Atadruna ma khurafah?" Apakah kalian tahu siapa atau apa khurafah itu? Maka Rasul mengatakan bahwasanya khurafah adalah laki-laki dari kabilah Udrah, kabilah Udrah, kabilah yang ada di Yaman yang dia diculik oleh jin di masa jahiliyah, lalu dia tinggal bersama jin itu beberapa masa. Ya. Kemudian jin mengembalikannya kepada manusia. Nah, kemudian dia bercerita banyak tentang lingkungan jin. Tatkala dia, dia diculik, ya. kemudian manusia tidak percaya. Dia menceritakan berbagai macam yang dia alami tatkala berada di alam jin, sehingga manusia mengatakan hadis sukorafah cerita khurafat. Jadi kalau ada cerita yang dusta, dibumbui dengan dusta, tidak masuk akal, maka orang jahidiyah pun mengatakan dengan cerita khurafat ya. Tetapi hadis ini dinilai lemah. Ya, hadis ini dinilai lemah. Al-Sya'bani al dan juga Syekh Shu'aib Ar-Na'ud dikarenakan dari sisi sanad perawi hadis ada yang lemah. Kemudian dari sisi matan, nas teks hadis bermasalah, yaitu Salah seorang istri Nabi mengatakan, seakan-akan ceritanya adalah cerita kurafat. Nah, berarti menganggap cerita Nabi ada dustanya. Maka tidak mungkin para istri Nabi mendustakan cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi benar makna tentang kurafah, ya. Bahwanya kurafah itu adalah maksudnya cerita yang dibumbui dengan dusta. Nah, para ulama mengatakan ahli bahasa mengatakan yang dinamakan kurafah adalah al hadis, al-mustamlah, al-makzub ya. Hadis yang dibumbui dengan cerita, yang dibumbui dengan destak Itu disebut dengan khurah, khurafat Kemudian dari sisi makna juga benar Bahawa Nabi SAW di malam hari sebelum tidur Beliau berbincang dulu kepada is istrinya Baru hadis yang kedua yang kita akan bahas Yaitu cukup panjang ya Yang dinamakan dengan hadis Ummu Zara' hadis ummu zarah kita baca berkata imam tirmizi haddatsana ali ibnu hujrin qala haddatsana isa bin yunus an Hisham ibni urwah an akhihi abdullah ibni urwah an urwah an aisyah radhiyallahu anha qalat jelasat ihda asyratu mar'atan fata'hadana wa Allah yaktumna min akhbari azwajihin nashay'an Faqalatil ula zawji lahmujamalin ghathin Ala ra'asi jabalin wa'arin La sahlun fayurtaqa Wa la saminun fayuntaqal Qalatil thaniyatu zawji la Inni akhafu an la azarah In adhkurhu Adhkur ujaruh, uj ujarahu wabujarahu Qalatil thalithah zawji l'ashannaq In antik mutlak, wain asyik muallak. Kala tu Rabbi Azwi kalai li tihama, la harun, wala qarun, wala maqawfata, wala saama. Kala tu alqamisah Zwi in dakhala fahida, wain kharaja asida, wala yas alu amma ahida. Kala tisa di satu Zwi in akala lafa, wain sharibas tas, wain sharibas tas, wain sharibas wa tafat, Wa in toja at tafak, walayyulijul kafak liyak lamal Bahasanya agak susah ya. Kalat isabiatu zauji ayayu au gayayyat, tabaqau kulludain lahudain syajaki au falaki au jamal kullan kullan lagi al hadis. Kau tidak baca semuanya ya. Hadis ini sahih balah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dan Muslim. Nah, jadi Hadis yang seperti ini kita perlu namanya sebuah kitab untuk menjelaskan kalimat per kalimat karena ada sesuatu yang susah kita baca pun susah. Nah, jadi ini disebut dengan gharibul hadis. Ada yang kalimat-kalimat yang terasa asing kalau kita kita baca. Maka perlu kita punya kitab atau penjelasan para ulama tentang hadis ini. Kita baca, Imam Tirmizi mengatakan Menceritakan kepada kami Ali ibnu Hujur beliau berkata menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Hisham bin Urwah, dari saudaranya Abdullah bin Urwah, dari abahnya Urwah. Nah, jadi kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di sini dari sisi Isnad atau Sanad ada dua keindahan. Ya. Keindahan yang pertama adalah Hisham seorang tabiin. Hisham seorang tabi'in. Saudaranya Abdullah juga tabi'in. Abahnya Urwah juga seorang tabi'in. Maka riwayat tabi'in dari tabi'in dari tabi'in. Ya, tidak langsung kepada sahabat. Tetapi tiga tabi'in. Hisham seorang tabi'in. Saudaranya Abdullah seorang tabi'in. Urwah abahnya juga seorang tabi'in. Itu yang pertama. Tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Kemudian merewatkan dari tabi'in. Keindahan sanat yang kedua adalah riwayatul akarib. Riwayat keluarga. Nah di sini Hisham mengambil hadis dari saudaranya yang bernama Abdullah. Abdullah mengambil hadis dari abahnya Urwah. Urwah mengambil hadis dari bibinya, acilnya. Karena Aisyah adalah saudarinya mama Urwah. Kholah bahasa Arabnya. Jadi bibi yang mana bibi ini dari jalur mama disebut dengan khalah ya. Kalau dari jalur ayah disebut ammah. Jadi uh, seorang Hisham meriwayatkan hadis dari saudaranya Abdullah. Abdullah meriwayatkan hadis dari abahnya Urwah. Urwah mengambil hadis dari bibinya atau ajilnya yang bernama A, Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan duduk ya 11 orang perempuan lalu mereka berjanji tidak menyembunyikan cerita-cerita suami mereka sedikit pun. jadi ketika berkumpul kata Aisyah ada 11 orang wanita yang mana mereka berkumpul berjanji jangan sampai menyembunyikan sedikit pun cerita tentang suami-suami mereka. Nah, cerita nanti ada yang sifatnya mencela dan ada sifatnya memuji. Ada sifatnya mencela dan ada sifatnya memuji Nah sebelas orang perempuan ini Al-Hafidh Ibn Hajar memberikan beberapa penukilan Bahawa mereka ini Ada yang mengatakan Berasal dari sebuah kampung yang ada di Yaman Berasal dari sebuah kampung yang ada di, di Yaman ya. Ada yang mengatakan bahawasanya mereka dari Mekah Ada yang mengatakan bahawasanya mereka dari dari Mekah Kemudian ada yang mengatakan Bahwasanya mereka ini adalah Perempuan-perempuan Di zaman jahiliyah Di zaman jahiliyah Itu nukilan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Adapun Imam Nawawi mengatakan Mereka ini berasal Dari zaman-zaman yang sudah berlalu Dari suatu zaman yang sudah Berlalu, yang sudah punah Berarti umat-umat ter terdahulu Nah di sini ada faedah Aisyah menceritakan sebelas orang perempuan ini yang mana mereka menceritakan suami mereka, entah keburukan suami atau pujian kepada suami. Faedahnya adalah dibolehkan gibah, ya dibolehkan gibah jika pendengar tidak mengetahui siapakah orang yang sedang digibahi. Ulun ulang. Faidah yang pertama adalah Dibolehkan gibah jika pendengar tidak mengetahui siapakah yang sedang digibahi. Dalam hadis ini, Aisyah menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para wanita yang tidak diketahui, yang mana mereka menceritakan keburukan dan pujian kepada suami mereka. Bukankah itu gibah? Tetapi Aisyah tidak mengatakan siapa nama-nama wanita ini. Sama kayak kita misalnya Kita bertakun dengan Ustadz Ustadz, ulun, ulun punya teman Dan dia tidak menyebutkan siapa nama temannya Teman Ulun ini ketujuh memukuli istrinya Itu kan gibah sebenarnya Tetapi tidak disebutkan siapa namanya Maka tidak mengah, tidak mengapa Bisa dipahami? Jadi kan dia mengibah temannya Tapi temannya tidak disebutkan siapa namanya Dia bertanya kepada Ustadz-Ustadz Ada yang bertanya, ada Ulun bertakun Ulun punya teman Teman ulun ini buruk peneluan bininya, dipukulinya macam-macam. Gimana sikap kita? Nah dia kan sebenarnya mengibah teman tadi, tetapi dia tidak menyebutkan siapa nama namanya. Maka boleh, ya. maka boh, boleh. Contoh kita berkisah misalnya lagi ngumpul kita bercerita. Saya punya uh, saya punya teman ya, dulu di pondok misalnya. Kawan ulun ini ketika di pondok ketujuh banar menyambut para ustad misalnya. <laughs> Itu kan kita menyebutkan keburukan teman Karena dia suka menyembati para ustad Nah itu bukan Ghibah, gi, kenapa? Karena kita tidak menyebutkan Siapa nama teman kita itu Maka di, dibolehkan Nah sebagaimana Aisyah di sini Beliau mengatakan keburukan Sebelas orang perempuan ini Karena sebelas orang perempuan ini Di antara mereka menggibah Atau menyebutkan kejelekan suami-suami mereka Tetapi Aisyah Tidak menyebutkan nama Sebelas orang perempuan ini Maka tidak, tidak mengapa. Kemudian kita baca, ya, wanita yang pertama dia mengungkapkan bagaimana suaminya. Ya, Fakoolatil Ula. Maka perempuan yang pertama mengatakan, Zauji lah Mu ala rosi Jabal Waar, la Sahlon Fairotako walasamiun Fairotokal. Jadi bahasanya itu indah ya, bahasa mereka. Orang-orang Arab perempuan ini bahasanya mereka mengkiaskan dengan sesuatu Tidak langsung belak-belakan kepada bagaimana suami mereka tidak Tapi dengan bahasa kiasan Wanita yang pertama mengatakan Sesungguhnya suamiku seperti daging unta yang kurus Lahmu jamal, daging unta, gosin yang kurus Kemudian alarok si jagalinwa arin yang berada di atas puncak gunung yang berlumpur. Laki itu, laki laki ku itu kayak daging onta yang kurus. Andakannya pulang di atas gunung yang berlumpur. Ada kak sudah ngali, sudah kurus, sudah sedikit ngali pulang mengambil di atas gunung yang berlumpur. Lassah lunfayrutako tidak mudah untuk didaki. Kenapa? Karena gunungnya ber, berlumpur Dan dagingnya tidak gemuk Karena kurus tadi Dan dagingnya tidak gemuk Sehingga susah untuk di, diambil Dagingnya tidak gemuk, kurus Maka kalau kita naik pun Kayaknya mendapatkan cuma sedih sedikit Itu maksudnya Dan dagingnya tidak gemuk Lalu diambil ya Lalu di, diambil Maksud dari pernyataan Perempuan yang pertama ini adalah Wanita ini Memisalkan keburukan akhlak Suaminya seperti gunung Yang terjal Jadi maksudnya adalah Wanita ini memisalkan keburukan Akhlak suaminya seperti gunung Yang terjal Sudah tinggi berlumpur lagi Yang sulit untuk didaki Kemudian juga Suaminya memiliki Sifat yang sombong yang suka selalu merasa Berada di atas Dinasihati istri Dia salah tidak mau Karena merasa lebih bah, lebih baik Jadi dia mengungkapkan suaminya Dengan kiasan Nah kemudian Kan Istri ini mengatakan Suamiku seperti daging onta yang kurus Itu maksudnya adalah Dia menyamakan suaminya Yang pelit nah Berarti suaminya apa? Pelit sudah akhlak buruk kemudian dia apa? Pelik. Bagikan daging unta yang kurus. Daging unta itu tidak sama dengan daging kambing. Bukan daging kambing ya, dia memisalkan mem mem dengan daging unta. Daging kambing lebih enak daripada daging un unta. Kemudian dari segi rasa daging unta ya tadi tidak seenak daging daging kambing. Nah, oleh karena itu banyak orang Arab juga Tidak suka, tidak menyukai Daging un, unta Nah jadi suaminya ini apa? Sudah pelit, kemudian Sedikit manfaatnya Sedikit man manfaatnya Unta, daging unta itu Kalau kita disuruh memilih daging kambing Maka kita jelas memilih daging kam, kambing Lebih enak Lebih gurih Kalau daging unta itu alat Bahasa banjarnya layat Makanya kalau orang hendak memakan daging unta itu dia dijemur dulu, dijadikan dendeng. Nah, itu menunjukkan bahwa perempuan ini memisalkan suaminya satu pelit apik kedua, suaminya sedikit manfaatnya seperti daging unta yang kurus. Kemudian dia sombong, ya. Kemudian dia juga sombong, "Bagikan puncak bu, gunung." Itu perempuan yang yang pertama. Nah, kemudian Sekalipun demikian, ya, dengan berbagai macam kondisi keburukan dari suaminya, tetap sang istri tetap butuh terhadap suaminya. Tetapi dia tahu suaminya adalah seorang yang yang pelit. Kalaupun dia meminta dari suaminya, maka akan sangat sulit sekali dia akan memberi. Kalaupun diberi, maka hanyalah sedih, sedikit karena pelitnya suami. Jadi istri, perempuan yang pertama membahasakan suaminya dengan satu pelit. Kedua, manfaatnya untuk istri sedikit, ya. karena bagaikan daging kuda yang kurus. Kemudian juga, dia juga memisalkan suaminya dengan sombong, ya dengan sombong seperti apa? Seperti puncak gunung yang berlumpur. Ya. Dia adalah sombong, merasa lebih baik terus. Nah, kemudian ada sebuah peringatan di cerita wanita yang pertama ini. Jadi terkadang akhlak yang jelek yang timbul dari seorang istri adalah akibat jeleknya akhlak sang suami. Jadi untuk peringatan kita bahwa terkadang akhlak buruk istri itu bisa ditimbulkan oleh akhlak suah suami. Ketika misalnya suaminya pelit, maka terkadang istri pun juga menjadi pe pelit. Ketika suami itu penyarikan lawan istri, istri pun juga bisa penyarikan kepada A, anak Itu pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai su suami Terkadang akhlak buruk suami bisa mempengaruhi terhadap akhlak perempuan atau para istri Seperti pelit tadi yang disebutkan, seperti pemarah, maka si istri bisa melampiaskan marahnya kepada siapa? Kepada anak dia enggak berani kepada suaminya, maka kepada yang di bawahnya itu kepada si si anak. Nah Rasulullah SAW pernah bersabda tentang masalah nafkah. Di sini kan menunjukkan suaminya tidak menafkahkan dia dengan baik, pelit. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, Wa inna ka mahmaan fakta min nafkatin, fa innaha shodokatun Teluk Matulati Tarfauha Ilafam Ilafim Roatik. Ra kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya bagaimanapun nafkah yang kau berikan kepada istrimu, maka dia merupakan sedekah. Jadi sesuatu apapun yang kita berikan kepada istri kita, maka dicatat sebagai sedekah, bukan sesuatu yang sia-sia. Bahkan kata Rasul. Sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu Juga dinilai sebagai sedekah Maka jangan pelit ya Karena sejatinya takkala kita memberikan kebaikan kepada istri kita Makanan, pakaian, minuman Itu sejatinya kita bersedekah Dinilai sebagai sedekah Maka jangan pe pelit sebagai seorang suami Di dalam halis yang lain Diwati imam muslim Alaihi Wasallam mengatakan Walastatun fiku nafraqatan tabatari biha wajha Allah Ilah ajir tabiha hat dan luk mata taj aluhah fimro atik kata Rasulullah saw dan tidaklah engkau memberi nafkah dengan mengharapkan wajah Allah kecuali engkau mendapatkan pahala bahkan sampai sesuap makanan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Nah ini penting. Tatkala kita memberikan makanan, minuman, pakaian maka harus ikhlas kerana Allah. Kita memberikan semua itu kepada istri kita, keluarga kita Ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kerana itu termasuk bagian dari ibadah Bukankah memberikan makanan, menyuapi bini, memberikan minuman pakaian termasuk ibadah Maka ibadah pun juga harus dilandasi dengan ikhlas Agar dinilai sebagai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nah makanya bagi kita para suami Agar kita terasa ringan Tadkala kita bekerja Sekalipun pekerjaan kita berat misalnya Ya Sebagai kuli bangunankah misalnya? Maka kalau kita terasa ringan dalam hal bekerja, maka harus dilandasi dengan keikhlasan. Keikhlasan tatkala bekerja. Kenapa bekerja? Untuk agar kita tidak meminta-minta, agar kita bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Kita ingat hal tersebut, maka kita menjalankannya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pekerjaan yang berat tersebut terasa ringan, karena kita bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk agar kita tidak meminta-minta agar kita juga bisa memberikan nafkah kepada keluarga kepada keluarga kita. Itu perempuan yang pertama. Berarti isinya apa, Pak? Memuji kah, mahantak kah? Mahantak, Pak. Itu yang pertama, langsung yang pertama tentang kecacian kepada suaminya. Tetapi dengan bahasa kinayah, kada blak-blakan, Pak. Kada blak-blakan ya. Masih masih sopan, lah. Walaupun isinya tetap buruk juga ya. Kemudian wanita yang kedua mengatakan, "Kawlati saniatu, la abusu khobaroh. Inni akhofo Allah azroh, in azkurhu azkuru ujarohu, ujarohu, wabujarohu." Perempuan yang kedua mengatakan, "Suamiku, aku tidak akan menceritakan tentang kabarnya. Karena jika aku kabarkan tentangnya, aku khawatir." Tidak mampu meninggalkannya Jika aku menyebutkan Tentangnya Maka aku akan menyebutkan Urat-uratnya yang muncul Di tubuhnya dan juga perutnya Jadi aku tidak Mekisahkan lakiku Karena kalau aku kisahkan lakiku itu Maka berarti aku menyebutkan Tentang urat-uratnya yang muncul di tubuhnya Dan juga Urat-urat yang muncul di perutnya Maksudnya apa ya Maksudnya adalah yang kedua ini sama dengan yang pertama ya. Maksudnya adalah Jika perempuan ini menceritakan tentang Kabar suaminya Maka dia akan menyebutkan aibnya Yang banyak sekali Makanya kata dia, dia mengatakan di awal e, Suamiku itu hmm, Kalau aku kisahkan, aku tidak akan menceritakan Kabarnya Aku takut, aku tidak akan mampu Meninggalkannya, maksudnya akan terus Menceritakan, kenapa? Karena banyaknya ah, aib <laughs> Supan yang, yang kedua ini kalau aku ceritakan kata si perempuan ini, ya, maka aku akan menceritakan urat-uratnya yang muncul di tubuhnya di wajahnya. Ini berarti penyarikan ini. <tuh> suaminya apa? Penyarikan. Nah, kita baca penjelasannya. Maksudnya jika seorang perempuan yang kedua ini menceritakan tentang kabar suaminya, maka dia akan menyebutkan aibnya yang banyak, baik aib-aib yang nampak maupun aib yang tersembunyi. Suaminya banyak memiliki a, aib kekurangan, ya. Aib yang nampak dia ibaratkan dengan urat-uratnya yang muncul dan nampak di tubuhnya. Dia dia apa dia kiaskan aib aibnya itu banyak seperti urat-urat yang muncul di tubuh, di wajah dan juga di, di perut. Adapun aib yang tersembunyi diibaratkan seperti urat yang timbul di perutnya, karena di perut itu adalah sesuatu yang tidak Terbuka kerana di apa di dilindungi dengan baju di tangan kelihatan kemudian di wajah kelihatan itu urat urat yang terbuka aibnya banyak yang nampak banyak yang tersembunyi juga bah, banyak dan jika suaminya tahu bahawa dia menceritakan aib aib suaminya terhadap orang lain maka suaminya akan menceraikan dia ya menceraikan di dia seperempuan tadi Padahal perempuan tadi tidak siap untuk ditinggal oleh suaminya Intinya si istri ini atau perempuan yang kedua ini Dia mengeluhkan suaminya yang banyak aibnya dan kaku serta tidak murah hati penyarikan juga ya. Jadi intinya adalah yang kedua ini dia tidak menceritakan cerita suaminya Karena kalau diceritakan banyak aib yang akan terbongkar Nah itu maksudnya Maka yang kedua ini juga apa? apa menceritakan keburukan si si suaminya. Nah, ada faidah dari ucapan perempuan yang kedua ini yaitu faidahnya adalah hendaklah seorang istri semangat untuk tetap bisa bersama suami meskipun pada suami terdapat beberapa aib atau kekurangan. Ya jelaslah kita para suami banyak memiliki aib maka bagi seorang Istri selama dia tidak menzolimi, selama dia masih menunaikan haknya, ya maka terdapat beberapa kekurangan maka tetap bersama dia, jangan sampai minta minta pisah dan seterusnya. Maka hendaklah seorang istri bersabar dan semangat untuk tetap bersama su suaminya. Ya. Kemudian wanita yang ketiga. Kalatisa alisatu berkata perempuan yang ketiga. Zawji al ashanak in antik utalleq wa in askutu allaq ini lebih menyakitkan lagi ya Perempuan yang ketiga mengatakan suamiku sangat tinggi bahasa Banjarnya pancau laki lun itu pancau Jika aku berkata-kata maka aku akan diceraikan dan jika aku diam maka aku akan digantung subhanallah membahasakan suaminya ya Suamiku itu tinggi benar awaknya tinggi benar jika aku berkata-kata, maka aku akan ditalak. Kalaupun diam, maka aku akan digantung. Ini adalah perempuan yang ketiga. Nah, tentang ucapan perempuan yang ketiga ini, ada beberapa penafsiran apa yang dimaksudkan dengan suaminya yang paling tinggi. Ya, Yang pertama maksudnya adalah, Ibn Hajar mengatakan, satu, berkata al-asma'i, sang wanita ingin menjelaskan bahwa suaminya tidak memiliki sesuatu kecuali hanya tubuhnya yang tinggi itu saja. Alhamdulillah. Biar. Jadi kelebihan suami adalah cuma tinggi, tidak ada sesuatu yang yang lain. Subhanallah. <tuh> Jadi kata Imam Al-Asma'i mengatakan, sang wanita ingin menjelaskan bahwa suaminya tidak memiliki sesuatu kecuali hanya tubuhnya yang tinggi itu sah saja. Maksudnya tidak ada kelebihan-kelebihan yang lain. Manfaatnya pun tidak tidak ada Cuma awak tinggi saja sah, Itu penafsiran yang pertama Penafsiran yang kedua ini Nukilan dari Al-Hafid Ibn Hajar Dikatakan juga bahwasannya Sang wanita mencela suaminya Dengan tubuhnya yang tinggi Karena Sesuatu yang tinggi Pada umumnya merupakan Indikasi kebodohan Dikarenakan jauhnya Letak antara otak dan hati Tahu lah, biar. Ini penafsiran ilmu hajar. Beliau menuliskan beberapa uh, penafsiran. Yang kedua adalah ini ungkapan ya bahwa saja sejujurnya perempuan itu mencela suaminya. Jadi ketika sang istri ini mengatakan suamiku itu sangat tinggi, itu indikasi bahwa suaminya tidak pintar. Karena kalau semakin tinggi berarti jauh antara apa otak dan hati berarti apa suaminya kada pint kada pintar <SILENCIO> <SILENCIO> itu penafsiran yang kedua ya yang ketiga penafsiran yang ketiga kata beliau dan aneh ini ulun bawakan e, tulisan dari ustiranda ya kadang ulun sulit ketika memahami ini bu ya agak susah ulun ketika maka ulun langsung cari Maka dapat tulisan dari Ustadz Firanda Beliau banyak menukilkan perkataan-perkataan para ulama Pentafsiran yang ketiga al Hafidz bin Hajar juga mengatakan Dan aneh orang yang mengatakan Bahawa sang wanita memuji suaminya dengan tubuhnya yang tinggi Kata al Hafidz bin Hajar Itu aneh Seorang istri itu memuji suaminya karena tinggi Berarti kan bukan pujian Karena kebiasaan orang-orang Arab Kebiasaan orang-orang Arab. Ah, afwan belum tersalah, belum baca dulu. Dan aneh orang yang mengatakan bahwa sang wanita memuji suaminya dengan tubuhnya yang tinggi, karena bangsa Arab memuji hal itu. Pendapat ini dikritik karena konteksnya pembicaraannya menunjukkan bahwasannya sang suami sedang mencela suaminya. Maksudnya apa? E, konteks dari ucapan. Istri yang ketiga ini Bukan untuk memuji suaminya Karena konteksnya setelahnya Untuk menghina Berarti sebenarnya benar Afwan, Benar bahwa orang-orang Arab itu Mereka memuji seseorang yang yang Tinggi, tetapi Untuk konteks ini setelahnya kan Tentang keburukan-keburukan suami Kalau saya berkata-kata saya ditalak Kalau saya diam pun saya digantung Maka itu bukan pujian Intinya itu adalah bukan pujian Tapi hi, hinaan Nah kemudian itu tadi penafsiran makna suaminya ting tinggi satu memang benar tubuhnya tinggi tetapi itu saja kelebihan dia tidak ada kelebihan yang yang lain yang kedua indikasi menunjukkan suaminya kada pintar ya kada pin pintar karena semakin tinggi seseorang berarti jauh antar otak dengan dengan hati itu menunjukkan dia mencela suaminya dengan tidak tidak pintar nah kemudian adapun perkataan seorang suami seorang istri tadi jika aku berkata, maka saya akan ditalak Dan jika aku diam, maka aku akan digantung Ini ada dua pentafsiran ya, Ada dua penafsiran. Yang pertama, jika istri ini menyebutkan aib-aib suaminya Lalu itu diketahui suami, maka suaminya akan menceraikan dia Jadi maksudnya apa? Jika saya berkata-kata tentang aib suaminya Dan ketahuan suaminya, maka saya ditalak talak ya. Kemudian Namun jika dia berdiam Maka dia digantung Terkatung-katung Seperti tidak punya suami Sekaligus bukan wanita yang tidak Bersuami Sakan-akan dia mengatakan nah Seperti ini Aku di sisi suamiku Seperti tidak bersuami Karena aku tidak bisa mengambil manfaat dari suamiku dan tidak juga aku dicerai agar aku bisa lepas darinya dan mencari suami yang yang lain. Maksudnya apa dari perkataan istri ini? Dan jika saya diam, maka saya akan di digantung. Ini maksudnya adalah suaminya sedikit manfaatnya sehingga seakan-akan istri ini tidak punya suami karena tidak mengambil manfaat yang banyak dari su suaminya. Kalaupun dan suaminya tidak mantalak dia sehingga dia bisa mencari suami yang yang lain itu maksudnya ya jadi jika dia berdiam maka dia dia akan digantung maksudnya apa kalaupun dia tetap sabar dengan suami seperti itu ternyata suaminya sedikit manfaatnya seakan-akan tidak memiliki swa, suami seakan-akan hidupnya terkatung-katung seakan-akan tidak punya suami karena suaminya sedikit man manfaatnya itu penafsiran yang yang pertama penafsiran yang kedua Istri ini menjelaskan akan buruknya suaminya yang tidak sabaran jika mendengar keluhan-keluhannya. Nah, ini tipe suami yang tidak sabaran. Ketika misalnya istrinya mendengarkan keluhan-keluhannya, maka tidak sabaran langsung handaknya cerai. Ketika suaminya mengeluhkan masalah tempat tinggal misalnya tidak layak. Atau masalah makanan itu-itu terus misalnya. Atau masalah apapun dan suaminya curhat dan istrinya curhat kepada suaminya maka tidak sabaran bisa langsung di, diceraikan dan istri ini tahu jika suami istrinya mengeluh kepada suaminya tadi maka suaminya langsung menceraikan di dia namun dia tetap berdiam diri padahal si istri ini tersiksa karena seperti wanita yang tidak bersuami padahal dia berbersuami. Jadi maksudnya apa? Dan saya jika diam maka saya akan digantung. Maksudnya adalah dia, dia berdiam diri, tidak mengeluhkan keluh kesahnya kepada suami. Karena kalau berkeluh kesah kepada suami akan dicerai. Maka dia tersiksa dengan keluhannya tersebut seakan-akan tidak punya sua, suami. Itu maksud tafsiran yang yang kedua. Faidahnya adalah apa konteks yang ketiga ini suami yang soleh adalah suami yang dekat kepada istrinya. Ini sebenarnya tentang apa tentang pernikahan ya. <laughs> Kata sastran yang menyebutkan faidahnya suami yang soleh adalah suami yang dekat kepada istrinya. Kalau istrinya curhat maka bagus ya berarti dia terbuka kepada su suami. Jadi suami yang soleh adalah suami yang dekat kepada istrinya. Yang bisa menjadi tempat mencurahkan hati si si istri Dan bukan yang ditakuti oleh is, istri Jadi jangan sampai kita para suami Istri itu takut berkisah lawan kita Jangan sampai seperti itu Maka katakan terbuka Kalau ada masalah maka ceritakan Masalah rumah tangga, masalah anak, masalah makanan Tempat tinggal, baju dan seterusnya Maka kita menjadi tempat curhat untuk si si istri ini termasuk laki-laki yang saleh dekat dengan istrinya. Jadi jangan sampai istri itu sungkan. Kadewani berkeluh kesah dengan su suami. Kita biarkan dia terbuka. Berarti kalau istri itu suka bercerita dengan suami, berarti dia menjadikan suami sebagai tempat solusi. Ya. Kalau dia menjadikan kita nggak tahu, ya maka bagus kalau istri itu curhat terus dengan suami. Bercerita terus tentang suami. Eh, berapa bercerita terus kepada suaminya, ya? Berarti itu istri menjadikan suami sebagai tempat curhat. Kemudian tempat untuk menjadikan seluruh solusi. Kemudian wanita yang keempat. Baru empat, ada sebelas Pak. Baru empat lah. Qolatir Rabiah berkata perempuan yang keempat. Zawji kalaili tihamah. Laharrun wala korrun. Wala makhafata wala saamah. Wanita yang keempat mengatakan Suamiku seperti malam di Tihamah Suamiku seperti malam di Tihamah Tidak panas dan tidak dingin nah. Tihamah itu Beliau mengatakan Seperti malam di Tihamah Yang suhunya tidak panas Dan juga tidak di dingin Tidak ada ketakutan Dan tidak ada rasa bosan hmm. ya. Masya Allah Laki -laki, Perempuan yang keempat ini ya Tihamah di sini kan dia mengatakan seperti malam di Tihamah. Tihamah adalah daerah yang dikelilingi gunung-gunung dan daerah yang mayoritas musimnya terasa panas dan tidak ada angin segar yang bertiup. Jadi Tihamah adalah daerah yang banyak dikelilingi gunung dan termasuk daerah yang kebanyakan musimnya adalah terasa panas, ya. Dan tidak ada angin segar yang bertiup. Namun pada malam hari panas tersebut tidak begitu terasa, tidak begitu terasa. Maka penduduknya akan merasa nyaman dan nikmat jika dibandingkan keadaan mereka di siang hari. Ulun ulang. Nah, perempuan ini mengatakan e, suamiku itu seperti malam-malam di Tihama, tidak panas dan juga tidak dingin, tidak merasa takut dan juga tidak merasa bosan. Memang. Tihamah itu adalah sebuah tempat yang banyak dikelilingi gunung. Kemudian juga musimnya banyak terasa panas. Tetapi penduduk di situ nyaman ketika berada di malam hari, nyaman, tidak takut, tidak pernah merasa bosan di malam hari dibandingkan di siang, di siang hari lebih panas lagi. Nah, maksudnya apa? Wanita ini memisalkan suaminya seperti Tihamah tadi. Maksud dari sang wanita adalah menceritakan tentang kondisi suaminya yang seimbang Suaminya se seimbang Tidak ada gangguan dari suaminya ya, Dan tidak ada sesuatu yang dibencinya Gangguan suami tidak ada Yang dibenci juga tidak ah, ada Sehingga tidak membosankan untuk terus bersamanya Bersama sua, suami ini bagus ya Baru mulai masuk yang bagus dari sekian tadi Yang keempat baru yang bagus ini Jadi dia seimbang Tidak mengganggu suaminya Tidak membuat istrinya menjadi benci Sehingga suaminya tidak bosan bersama si suami Sehingga dia merasa aman Nah merasa aman terhadap Gangguan dari suaminya Suaminya mulutnya bagus Tangannya juga tidak macam-macam ya Sehingga dia merasa aman Karena tidak takut gangguan suaminya Sehingga akhirnya karena dia Bagus suaminya, maka Akhirnya dia merasa aman berada di Sisi suaminya Sehingga kehidupannya Nyaman, sebagaimana Kehidupan penduduk tihamah tatkala di malam ha, di malam hari nah, Jadi, dia Mengungkapkan suaminya ini seimbang Bagus, dia ya tidak tidak Zolim, kemudian kadang mengganggu Tidak membuat istri membenci, sehingga Merasa nyaman bersama suami Kemudian merasa aman juga bersama su Suami seperti penubuh tihamah tatkala di malam ha hari nyaman tenang ya berbeda tatkala mereka di siang hari lebih pa lebih panas. Kemudian langsung masuk ke uh, istri yang kelima. Ya. Faidahnya apa yang keempat ini? Nah, bahwa pentingnya kita sebagai seorang suami menjadikan aman menjadikan nyaman bagi is, istri. Caranya apa ya? Jangan zolim, jangan kasar. Kalaupun ada masalah maka harus di dibicarakan ya, maka harus di dibicarakan. Kemudian sudah jam berapa, Pak? Sebutin lagi pala. Ya, oh, ini cukup panjang ini. Yang ke berapa ini? Ke-5, baru lima lah. Ya, sebutin lagi nah. Yang kelima Berkata istri yang kelima Dari yang sebelas ya Bukan satu orang lima istri bukan Istri yang kelima Zawji indahola fahida Ini sangar nih Wa in khoroja asida Wa la yas'alu amma ahida Wanita yang kelima Mengatakan Suamiku jika masuk rumah seperti macan oh, Ayo Suamiku jika masuk rumah seperti macan, sangar ini. Dan jika keluar maka seperti singa. Maka kalau masuk rumah seperti macan, kalau keluar seperti singa. Ini yang buah sebuah ni. Dan tidak bertanya apa yang telah diperbuatnya atau tidak bertanya apa yang dia dapati ketika dia masuk ke dalam ke dalam rumah. Jadi dia tidak bertanya sesuatu. Tetkal ada yang ada sesuatu di dalam di dalam rumah. Nah. Kemudian macan. Kan apa tadi perempuan ini mengatakan seperti Fahida. Fahida itu macan. Macan itu kuat, Pak. Eh. Tapi dia ketujuh guring. Macan itu kuat tapi suka tih, tidur. Ada dua kemungkinan makna yang terkandung dari wanita yang kelima ini. Suaminya seperti macan kalau masuk rumah. Pertama adalah bisa maknanya pujian Bisa maknanya pu, pujian Dan ini adalah Mayoritas pensyarah hadis ini Pensyarah hadis ini Mengatakan ini adalah memu, memuji Maksudnya apa? Suaminya jika Masuk ke dalam rumah menemuinya Maka seber, seperti Macan yang kuat Yang menerkam dengan kuat tawakilah. ya Maksudnya adalah Sang suami Sering menjimaknya. Nah, suaminya sering menjima si istri ya. Yang menunjukkan bahwa istri ini sangat dicintai oleh su suaminya. Ya. Karena kalau kada cinta dibiarkan aja. <laughs> ini kajian pranikah Saudara Wabila ya. Maksudnya sang suami sering berhubungan badan dengan istrinya. Berarti ini menunjukkan bahwa suaminya sangat mencintai si istrinya tidak didiamkan ya. Sehingga jika suaminya melihatnya, melihat si istri ini, maka suaminya tidak sabar. Nah, tidak sah, sabar seperti apa tadi Abu Aqila? Seperti ma, macam ya. Nah, kemudian jika dia keluar, maka dia seperti singa. Maksudnya apa singa pem pemberani. Singa pemberani artinya orangnya bagus di luar rumah, ya. Dia juga orang yang pemberani. Kemudian kan di akhir dia mengatakan uh, dan jika walayas alu ahida dan dia tidak bertanya suaminya tentang apa yang dia dapati tatkala di dalam rumah. Nah, maksudnya apa? Dia tidak pernah bertanya tentang apa yang telah dikeluarkannya yang menunjukkan dia adalah suami yang baik yang sering bersedekah. Afwan ulun keliru. Jadi maksud maksud dari perkataan istri ini dan dan dia tidak bertanya, maksudnya suaminya tidak bertanya apa yang dia keluarkan atau dapati. Maksudnya apa? Dia tidak pernah bertanya tentang apa yang telah dikeluarkannya yang menunjukkan dia suami ya. Suami itu adalah baik. Yang sering bersedekah dan tidak peduli dengan sedekah yang dia keluarkan Jadi orang ini suka di luar rumah bersedekah Kalau bersedekah tidak diungkit-ungkit dengan istri Sekalipun juga dengan is, istri Jadi memang bersedekah itu kan afdolnya apa? Ya merahasiakan Kan di hadis nabi termasuk 8 golongan eh, 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat adalah Rajulun tasadakah bisa dakotin fa khafah talatak lima shimaluh mantun fikyamino. Seorang seseorang yang bersedekah sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui sedekah yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maksudnya apa? Ki yang kirinya pun tidak tahu, apalagi yang yang lain. Jadi keluarga dekat pun tidak tahu, apalagi keluarga ya keluarga jauh. Berarti orang ini menyembunyikan sedekah. Atau makna yang lain adalah jika dia masuk ke dalam rumah, maka dia tidak peduli dengan aib-aib yang ada di dalam ru rumah. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang pertama adalah bahwa tatkala dia bersedekah maka dia merahasiakannya sehingga orang rumah tidak ta tahu. Kemudian tafsiran yang kedua adalah tatkala dia masuk ke rumah, maka suami ini tidak menyebarkan aib keluar rumah. Ketika aib itu ada di dalam rumah, maka dia tidak Mengeluarkannya, dia simpan ya Tidak peduli terhadap aib-aib yang ada Di dalam ru, rumah Artinya dia tidak menyebarkan kepada orang Orang luar, ini juga termasuk Puji-pujian ya Artinya ketika ada aib di dalam rumah ya Diselesaikan di dalam rumah Diselesaikan di dalam ru, rumah, bukan dikeluarkan Ataupun diceritakan kepada orang-orang Yang ada di di luar Sampai keluarga pun seharusnya ya Kita bermasal rumah tangga Maka selesaikan antara kita dengan suah-suami Terkadang keluarga khawatir ketika mendengarkan curhatan istri, curhatan suami tentang keluarganya, maka lebih baik diselesaikan di dalam rumah. Jangan sampai terkeluar sekalipun kepada keluarga sendiri. sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita masih di apa? Perempuan yang kelima ini ya, masih ada beberapa hal tentang faedahnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu bishawab. Intinya apa apalah. Langsung ke intinya Intinya adalah nanti Ini ulun belum sebutkan Syarah dari Syahabda Rozak cukup panjang Beliau mensyarahkan tentang uh, Berapa lembar ini. Di sini ada 1, 2, 3 4, 4 lembar Ya, Ini Arabnya Pak Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia lebih banyak lagi Jadi intinya adalah bahwasanya Penting kita sebagai suami Untuk menjalankan Hak-hak kita sebagai suah, suami Nah makanya standar Untuk kita bahagia antara suami dan istri adalah Satu dengan yang lainnya Sama-sama menjaga haknya Insya Allah lenggang Suami menjaga haknya kepada istri Istrinya pun juga menjaga haknya kepada suah, suami Kalau itu ditunaikan antara istri dengan suami Insya Allah Kalaupun ada masalah maka akan terpecahkan Asal sama-sama menunaikan hak-haknya Hak suami apa Hak istri apa Insya Allah rumah tangga Lenggang atau mawaddah, sakinah dan warohmah Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim ya, Ini yang lalu bisa sampaikan Semoga bermanfaat Semoga kita bisa mengamalkan isi kandungannya Dan semoga kita dijadikan sebagai seorang suami yang baik Yang saleh kepada keluarga kita sendiri Dan juga para ibu-ibu di belakang Semoga Allah menjadikan mereka sebagai istri-istri yang salehah. Amin ya rabbal alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an ilaha ilahi ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih